Selamat sore Ibu Christine s e、oh, a m sore Silahkan Ibu i ya. ya itu y a i saya juga punya mobil box tuh Bu Suka ketangkep di Bekasi sama Bogor tuh Bu、mm -hmm. Kayaknya cuma pada mau nyari duit aja tuh Bu ya. Ya, ya Gak ada tindakan Gak ada tindakan yang langsung gitu Dikenain sanksi yang berat gitu Buat yang pungli-pungli itu loh Bu Makasih Bu Oke, terima kasih b u Christine Pak Rusmanto, selamat sore Selamat sore Ibu Silahkan Iya b u saya juga ini biasa di jalan Kalau menurut saya sih Di sub-di-sub -sub itu ditiadakan aja sih Sebenarnya kayaknya n gak g ada gunanya gitu Orang ya di jalan juga Bahkan ya cuman nyetok-nyetokin aja Terus minta apa Kartis-kartis yang n Gak g ada gunanya、lah. Sebenarnya kayaknya gak ada dia juga kayaknya Udah polisi aja lah yang ngatur gitu 何だ tapi ketika saya lari kencang terus di stop hanya memeriksa kenapa l a m p u l a p l a m p u kenapa gak nyala saya p e r a t i k a n di jalan banyak juga yang gak nyala ini peraturannya dimana yang benar polisinya salah atau peraturan ini polisi hanya mencari uang kopi aja s a l a sih pak ya terima kasih pak Andri pak a d i pak Hengki selamat sore s i l a k a n pak Hengki a y a a u r k a n kepada supir yang di stop sama di s t o lawan aja soalnya dia gak berwenang kalau kita... Kini ada, SDNK-nya ada, kita lawan aja Saya pernah juga mengalami g itu Saya lawan dia nggak berani, Bu Terima kasih, Bu Ya, terima kasih kembali Pak Herman, selamat sore Ya, silahkan Pak Herman Halo Pak Herman, halo suara Anda jauh sekali Pak Herman Oh iya, kalau menurut saya Di, di skop itu sebaiknya d i b u b a r k a n saja Karena dia hanya gimana ya Buang-buang rakyat aja t nih Soalnya nggak ada gunanya deh Kadang-kadang gini ya, Bapak, saya pemilik box,、ya. mobil box yang roda, enam, itu kan tidak boleh jalan bebas gitu ya. Kalau misalnya lewat jam-jam tertentu kan mereka kan harus disirahat di pinggir jalan gitu. Nah, di situ t u kadang-kadang mereka suka curi-curi kesempatan gitu. Udah sopir istilahnya buang waktu, terusnya juga、uh, uang makan mereka juga terbatas.、Gitu. Mereka tetap, enggak ada rasa b e l a kasihan. n g Dia tuh tetap dia cari kesalahannya apapun juga dia minta duit dua puluh ribu tiga puluh ribu bahkan bahkan lima puluh ribu. Oke baik terima kasih Pak Herman.